Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala Satofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam Salawat serta salam Tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan Al-Quran sebagai perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari Pendengar RRI yang berbahagia Bila pada pertemuan yang lalu Kita telah mengkaji firman Allah SWT Surat Al-Fatihah ayat 6 Maka pada hari ini kita akan melanjutkan Dengan surat Al-Fatihah ayat 7 Yang berbunyi Surat Al-Lazina Anna Amta Alayhim Gairil maghdubi alaihi waladolin, yaitu jalan yang orang yang engkau berinikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang yang sesat. Ayat ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat ini kita menemukan permohonan lanjutan dari ayat sebelumnya. Permohonan Untuk bersama Jalan-jalan Orang yang engkau beri nikmat Bukan jalan Orang yang engkau murkai Dan bukan pula jalan orang-orang Yang sesat Al-Quran saling terkait Satu dengan yang lainnya Kita menemukan Makna an'amta alaihim Dalam surat An-Nisa Ayat 69 Yang artinya dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang anamta alaihim, Yang dianugerahi nikmat oleh Allah Yaitu para Nabi, para Siddiqin, para Suhada Dan orang-orang Soleh Dan mereka itulah sebaik-baik teman Dari ayat 69 surat An-Nisa ini Kita dapat menjabarkan Bahwa orang yang mendapatkan nikmat itu Menurut konteks Al-Quran Adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita mengatakan Bahwa jalan yang lurus yang dimaksud itu Adalah jalan Islam Dan Islam identik dengan ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya Pendengar RRI yang berbahagia Nikmat Islam dan iman adalah nikmat yang tiada tara hmm. Maka kita ketika mendengar kata-kata nikmat Apa wajar Islam itu merupakan suatu nikmat Bukankah Islam itu beban Maka ada orang yang mengatakan Ketika tafsir Sa'arawi ini hendak dipasarkan kepada seseorang Dia mengatakan Aku tidak berani belinya Bukan takut harganya mahal tapi ketika aku baca, aku tahu itu menjadi beban bagiku Kalau aku enggak tahu kan enak, buat ini boleh, buat itu boleh Tapi ketika aku mengetahui, itu menjadi beban dan tambah banyak dosaku Bagaimana menurut pendengar RR yang berbahagia menjawab pertanyaan ini Tentu saja ini salah Nikmat itu bukan mencari enak Nikmat itu menimbulkan kebahagiaan. Tidak semua yang enak itu menimbulkan bahagia. La khayrofi lazatin tu kibu nadaman. Tidak ada baiknya suatu kelezatan yang berakhir dengan penyesalan. Minum-minum keras enak, tapi terakhir nyesal. Dari minuman ini banyak orang sengsara. Berjudi nikmat. Tapi terakhir penyesalan Sekali menang mungkin seribu kali kalah Begitu seluruhnya Jadi kesimpulannya Agama itu benar-benar nikmat Lihat Sholat Digambarkan Nabi Dengan peristiwa mandi Orang yang mandi lima kali Badannya kotor atau bersih? Tentu bersih begitu jugalah dengan solat yang kita lakukan sehari semalam lima kali ada kesalahan ya allah aku melakukan kesalahan maafkanlah ya allah tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus ya allah dihapuskan allah ada kafarat di antara solat jadi solat adalah nikmat puasa terlihat aduh gimana Islam ini datang bulan Ramadan ndak susahlah hati. Mau makan enggak enak, enggak makan, malas puasa. Puasa ini beban, kata mereka. Tapi sebenarnya betapa kita melihat kesehatan yang ditimbulkan dari puasa. Sumu taswihu. Puasalah, niscaya kamu sehat. Walaupun kita ketahui Bahwa puasa merupakan ibadah Mahdoh Yang hikmahnya tidak harus dicari Tetapi kita yakin Bahwa orang yang berpuasa Pasti sehat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menurunkan syariatnya Demi merusak makhluknya Ya Pak Ustadz Saya tertarik juga Nimrung mengkaji tentang uh, permintaan setiap orang mukmin agar dia diberi petunjuk uh, Yaitu jalan orang-orang yang telah diberi Allah nikmat, Yaitu uh, para syuhada, para ambia, uh, orang-orang soleh Jadi kalau saya uh, membuka-buka Al-Quran sedikit ya Pada surah ar raud Yaitu pada ayat yang ke-23 Ternyata kita yang mengikuti jalan-jalan mereka ini juga akan bertemu nanti kepada dengan mereka di surga. Ya. Saya sangat menarik kalau kita kaitkan ini pada surah Ar-Ra'd ini yaitu Jannatu Adn yadkhulunaha. Surga Adn yang akan mereka tempati. Wa man salaha min abaihim. Nah, dan termasuk bertemu dengan orang-orang yang baik, ya orang-orang yang buat-buat saleh dari kalangan ayah-ayah kakek-kakek mereka wa azwajihim Suami atau istri mereka وزرياتهم, Dan juga anak keturunan mereka Generasi-generasi mereka Jadi sebenarnya kalau kita mau bertemu dengan Rasulullah misalnya Cukup saja ikuti jalannya Dengan para sahabat-sahabat ikuti jalan mereka Demikian juga dengan keluarga-keluarga kita Yang penting saya pikir di, diikat oleh Allah yang Dengan kalimat Waman solaha yang berbuat taat, yang berbuat baik, yang berbuat uh, yang berbuat kebajikan di permukaan bumi ini, Bapak Ustaz. Iya, benar sekali itu. Jadi ada suatu ketika seorang sahabat itu merengut saja mukanya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Kenapa kok merengut aja muka kau ini? Enggak enak dipandang wajah." Maka sahabat itu berkata, "Wahai Nabi, sekarang enaklah kita Masih bisa melihatmu Nanti kalau na kamu sudah wafat Saya sudah wafat Bisa gak nanti kita di surga Bersama-sama Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Anta Ma'aman ahbabta Kamu bersama Dengan orang-orang yang kamu cintai Karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW Moga-moga di akhirat kelak kita seperti sahabat ini bersama mereka. Karena kita mencintai keluarga kita, mudah-mudahan di akhirat kelak kita pun bertemu lagi bersama dengan keluarga kita. Ini merupakan nikmat yang kita minta dalam surat al-fatihah yang lagi kita kaji saat ini. Ya, Pak Ustaz tadi Pak Ustaz ada menyinggung mengenai bahasanya orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang sedik. Nabi dan para syuhada Yang ingin saya tanyakan di sini Apa perbedaan yang signifikan Antara sidik dan hmm. orang soleh Iya uh, Sebenarnya Sidik ini Sodako Berasal dari kata sodako Yang artinya uh, Jujur Abu Bakar as-sidik Abu Bakar yang sangat jujur Dan bisa menerima Kejujuran orang lain Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang jujur Jadi begitu Nabi uh, Muhammad mengatakan Saya telah melakukan Isra' Mi'raj Abu Bakar dengan serta-merta Menyatakan kejujuran itu Jadi dia jujur Dan dia bisa juga menerima kejujuran orang lain Dari kata-kata sodakoh ini juga Sodakoh kita menemukan kata-kata sedekah Sodakah? Artinya orang akan mengeluarkan sebagian hartanya karena dia yakin betul bahwa Allah akan menggantinya berlipat ganda. Jadi sedekah itu merupakan manifestasi dari sebuah kejujuran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pak ustadz jujur berarti ini dari dua arah ya. Jujur sebagai seorang hamba, jujur juga datang dari Allah begitu maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya kita jujur Dan kita pun bisa melakukan pekerjaan Untuk mewujudkan suatu kejujuran tersebut Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Sudah pasti Allah adalah al-haq Bukan siddiq Untuk Allah bukan sifatnya al-siddiq Tapi al-haq yang maha benar Allah itu maha benar Dan dia dapat membenarkan Perkataan Rasulnya dan dia menurunkan kitab suci yang benar, Al-Hak Sedangkan soleh, solaha, artinya baik Jadi orang-orang soleh itu orang-orang yang berbuat baik Dalam bahasa Arab disebut mudah solahiyah, masa kada kadaluarsa Artinya selama dia masih terpakai, maka dia orang soleh Kalau dia sudah merusak sudah mulai ada bau basi Sudah mulai melenceng Sudah mulai tidak enak Maka dia bukan dikatakan orang yang soleh lagi Jadi lo, soleh ini uh, Makna yang dilakukan seorang hamba dalam Mencerminkan kebaikan bagi yang lainnya Jadi ustaz, begitu, uh, soleh ini berarti Realisasi yang sangat signifikan dan mesti ada dalam kehidupan Dari gerak detik per detik dari seorang hamba begitu Bukan saja pada tikar sumbayangnya kalau Iya benar sekali Jadi Syekh Muhammad Mutawali Sa'arawi mencerminkan sholah ini dalam sebuah sumur Yang sering disebutkan dalam tafsirnya Kalaulah kita melihat sebuah sumur Maka orang yang sholah pertama kali itu Membiarkan sumur itu tetap baik Jangan dimasukkan kotoran ke dalam sumur, itu bukan orang baik namanya. Kalau mau lebih soleh lagi, sumur yang sudah cantik ini dirawat. Kalau sebelumnya tidak dikeramik, dikeramikkan. Jadi usaha untuk membuat baik menjadi lebih baik itulah ciri-ciri orang yang soleh. Makanya dalam dalam hadis disebutkan Ciri-ciri keimanan adalah Menyebar kasih kepada lainnya Bahkan membuang Duri di tengah jalan Itu adalah Gambaran dari Orang yang soleh memberi Kemamfaatan kepada lainnya Ya Pak Ustadz uh, Merupakan satu Hal yang menjadi fenomena Dalam kehidupan kita saat sekarang ini Bahwasanya banyak di antara umat islam itu yang tidak Menimplementasikan, mengaplikasikan uh, Ayat ini Suratallazina alaihim Yaitu jalan yang engkau berikan nikmat Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai Dan orang yang engkau yang, yang mereka itu telah sesat Nah kondisi real saat sekarang ini adalah Umat islam malah terbalik Mereka malah mengikuti bukan malah mengikuti jalannya orang-orang non-Islam yang memang notabene menghancurkan sifatnya daripada jalan-jalan yang telah ditempuh oleh para nabi syuhada dan salihin jadi memang ironis sekali kita yang orang Islam yang sudah ada petunjuk yang jelas tergambar di hadapan kita melalui al-fatihah ini yang kita baca uh, setiap rakaat dari salat kalau ada 17 rakaat dikali 4 sudah berapa itu tapi ternyata ini tidak membawa Perubahan dalam kehidupan kita Sebagai seorang muslim Iya, memang uh, Islam itu Adalah suatu agama Yang aplikatif Dan Islam itu tidaklah Semudah yang kita bayangkan Makanya Untuk menjaga keislaman kita Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kita sholat sampai 5 kali dan itu kalau menurut peristiwa Isra Mi'raj Sudah merupakan diskon habis itu Ustaz dan Nabi ya Dari 50 kali menjadi 5 kali, kali. kali Ada 9 kali penurunan gitu. Ah, Jadi yang 5 kali ini sebenarnya bukan musibah tapi nikmat Maka kalau misalnya ada orang yang tidak mengikuti jalan Islam Marilah memahami Islam Karena itu kenapa harus diulang-ulang Karena pemahaman itu harus diulang-ulang Supaya merasuk ke dalam jiwa Malimahami Islam Paling tidak Dalam kajian kita yang sudah beberapa kali pertemuan ini Surah Al-Fatihah ini Coba kita renungi lagi lautan Al-Fatihah ini Sebenarnya sangat panjang Kalau kita mengkaji Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim saja Kalau mau dikaji mungkin bisa sebulan tapi pertemuan yang singkat ini mencoba untuk mensugesti masyarakat Sumatera Utara umumnya dan kota Medan khususnya untuk mencoba mengkaji filsafah hidup kita, filsafah al-fatihah, filsafah pembuka surat yang di dalamnya tercakup kandungan Al-Qur'an secara umum. Mudah-mudahan dengan kajian kami yang telah berjalan beberapa pertemuan ini memberi sedikit harapan. Dan pencerahan Akan pentingnya Al-Quranul Karim Sebagai jalan kehidupan bagi umat Islam Sebagai penting Akan pentingnya Al-Quranul Karim Untuk dicerna dan dihayati Untuk memahami Bahawa Islam bukanlah beban Bahawa Islam bukanlah Kesusahan Tapi Islam adalah nikmat Islam adalah rahmat Rahmat dan kasih sayangnya begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala menulis di pintu Lauhil Mahfudz inna rahmatī sabaqat ghadhabī yang artinya sesungguhnya kasihku lebih mendominasi daripada murkaku. Kenapa kita kok harus pesimis melihat dunia? Kenapa kita kok harus susah memandang Islam? Sambutlah Islam dengan gembira. Kerana Islam pun ingin kegembiraan Sambutlah Islam dengan penuh kebahagiaan Kerana Islam memberi jalan kebahagiaan Tidak ada seorang pencipta Perabot misalnya Ingin merusak hasil ciptaannya Begitu juga Allah SWT Ketika menerapkan suatu hukuman Tidak ada niatnya Untuk merusak makhluknya Tetapi di sisi lain Ingin agar Barang yang diciptakan ingin agar makhluk yang diciptakan menjadi lebih tahan lama, lebih berbahagia. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari tim terjemah tafsir mutawali Sya’rawi, Safir Al Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al Azhar Mesir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh